aja ke depan. Gaya banget kamu, Ra. Iya dong. Eh, terus-terus gimana? Terus, Rara tuh. Eh. Wah, uang. Wah, rejeki. Sini, Ra. Coba liat. Asik. Wah, Yeay. Tunggu, tunggu. Jajan. Nyaw -nyaw. Eh, ntar dulu. Hah? Siapa tahu uang ini ada yang punya. Ada yang punya. Kali tar sini berarti yang punya enggak mau kali Kak. Ika. Pokoknya dibuang. Ngarang. Mana ada orang buang uang sira? Mungkin orang itu enggak tahu kalau uangnya jatuh. Kita tunggu sampai ada yang nyariin. Hmm. Ya udah deh kita tunggu. Mana ya? Hmm. Kan Musa kita kan udah nungguin lama nih, hmm. terus dari tadi nggak ada orang yang aku kehilangan uangnya. Eh, kita beli minum dingin aja yuk, yuk, yuk. Wah, dengar nggak? Bang Cendol, sini beli-beli. <laughs> Jangan terus, enggak jelas dari mana, dosa tau hmm, Dosa? Rara enggak dosa kok? Kalau Rara dosa, Kak Nusa juga ikutan dosa Tadi kan juga ikut minum es candelnya Rara Ayo. Ih, Nusa kan cuma minta sedikit, jadi enggak dosa lah Emangnya kamu Ih, enak aja, hmm. Kak Nusa juga dosa Tadi uang kembalian channelnya mana? Enggak lah, enak aja. Yang pertama kali lihat uangnya kan juga kamu, bukan Nusa. Ayo. Kan Nusa. Ngemis. <tuh> <tuh> Umma, Kan Nusa nih. <tuh> Astagfirullah. Ini pulang sekolah malah ribut-ribut. Yang satu ngambek. Yang satu lagi nangis. Ada yang bisa jelasin ke Uma? Uma, ini kan tadi rara jajan cendol. Pernya pakai uang. Tapi, Kak Nusa juga minum cendolnya kan? Hah? Terus, sisa uangnya diambilkan Nusa. Ih. Buat sedekah pakai uang. Mm -mm. Uang? Hm? Pakai uang apa? Kok diam? Uma, Nusa jadi takut dosa. Gustas sedekah pakai uang yang dapat nemu di jalan. Uang nemu di jalan. Iya, Uma. Iya, Uma. Tadi pas pulang sekolah, Rara nemuin uang. Terus kan bilang, kita harus tungguin siapa tahu pemiliknya nyariin. Tapi karena enggak ada yang nyari, hmm. jadi dipakai jajan sama sisanya nusa masukin kotak amal, nusa jadi kepikiran. kira-kira dosa enggak umah. kalian sudah pastikan saat itu nggak ada pemiliknya kan? Hmm. dosa itu perbuatan melanggar perintah atau hukum Allah. contohnya meninggalkan solat, menipu, mencuri, berbohong. Itu termasuk dosa sayang Sarah gak bohong kau ma Beneran itu uang namu bukan nyuri Nah kalau itu insya Allah tidak termasuk dosa Insya Allah si pemilik uang yang hilang tadi juga kebagian pahala Karena sudah disedekahkan Tuh kan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tadinya uangnya udah mau dijajarin semua tuh. Rara takut dosa deh. Maafin Rara ya Allah. Mm -mm. Kalau nanti nemu uang lagi, mm? Rara jajarin temen-temen aja. Ya oh? dapat pahala. Bado, sama aja kali buat jajan juga. <laughs> Wah, daar is geld. oh ja, zodat <kuh> Eh, Rara, huh? kun tadi liat, uang kan usa, Kayaknya. <tad> tadi het <deket>